Dari Jakarta, saya menyanyi. Ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati terbang cepat. Ya Tuhan tiada taras. Bila lah kita, ya Tuhan suka menyanyi. Padalah sehat, ya Tuhan hati Ya nona memang sengaja untuk menghibur menghibur hati nan duka. Burung gagak, burung merpati terbang cepatnya nona tiada taraf. Bila hati tanya suka menyanyi, badan rasa ya hati gembira. Kuaman dis pekerja mesti menjadi dicari warga baru Putri Ayu dan Joshua Pangaribuan. Mana pendukungnya Putri Ayu dan Joshua Pangaribuan? Penampilan yang begitu luar biasa dan sekarang saatnya komentar dari para mentor. Yang pertama mentor tim merah, silakan. Berasa sekali ulang tahun Jakarta dan kemeriahannya karena suara kalian berdua. Cuma dan kalau ini? di tim kalau ada Sandrina sama Brandon, nah di sini nih ada kalian nih cocok nih berdua nih tas. aku suka, aku suka. aransemen musiknya juga bagus. makasih mas Adi. Ya, asik deh, pokoknya beda aja. beda, beda aja. aja. beda aja. good job. Good job. beda aja. <laughs> oke okay, terima kasih banyak mas Adi itu kayaknya buat diedit lagi nanti ya sama Eka ya. oke okay, baik berikutnya silakan mentor tim biru. Eh ditanya, denger gak kamu? <laughs> ditanya. Eh iya. ada kita ngobrolin semalam pulang jam berapa gitu. Oh. Saya ditinggal. <laughs> Ini komentarnya dulu nih, komentarnya Apa? dulu. Apa? Komentarnya, bagus mah. Ini dua-duanya mah just gandos pokoknya gak Elang ada. Kenapa nonton, kicir, kicir, mbak? Kecir-kecil eh? ya? Nonton tadi. Nonton! Loh, orang dia tadi joget-joget sendiri. Oh, joget Baca ditambahin gope. ada modulasinya. Eh, ngetih enggak Pak modulasi, Pak? Heeh, Bapak itu makanya dong, Pak, apa nama ono? ditambah. Soalnya kalau orang hidup itu pakai musikalitas, ya kan? Maka beroisasi akan selalu menunjang. Untuk itu. Lo mau ngomong gua botak gitu maksudnya. Enggak. Enggak, enggak saya lanjutin. Saya susah kalau ngomong-ngomong dengan orang-orang yang IQ-nya pas-pasan tuh susah. Iya, maksudnya apa hubungannya reboisasi? Oh, yang di bawah udah gini-gini. Silakan dedikasi. Gini, ya, enggak bisa dikomentarin lah kalau udah Joshua sama Ay Putri Ayu mau. Alah, udah. kamu enggak tahu mau komentar apa aja, pakai enggak bisa lagi. Ya. Makanya kalau nyanjung api itu jangan berlebihan, ada yang marah. Tadi kan nyanjungnya api berlebihan sih sampean. Oh, dia cemburu ya. Kayaknya sih begitu. IMB sudah mau habis baru mulai ya dia ya Ber Iyasi. Abang tiru lampu nebisko Awak guru mas Mikir ulang rendah Bejo sing buta Jaluk disayang Itu bukan lagu Cina Sing gondrang nyurwega ditinggal Ntar dulu, itu artinya apa sih? Napa sih mbak? Artinya apa mbak? Boleh ngertos mbak, intinya apa itu mbak tadi? Enggak, gak ada intinya orang saya nyanyi-nyanyi biasa kok. Itu lagu campur sari Bojoloro. Oh. Bojoloro. Bojoloro istri itu artinya? Istri du Istri dua. Oke, oke, oke, oke. Nyanyi pak, nyanyi pak. Apa ngkiru? Gua kemarin nyanyi buat Pak Jokowi aja, Fales. Oke, okay, baik. Ya. Kalian mau ngapain? Udah selesai. Udah selesai. Udah, udah selesai. Ah, ya udah. Berarti minta dukungan SMS saja ya. Dukungan. Oke. Okay, Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk para mentor kita. Saatnya Putri Ayu dan juga Joshua untuk mendulang dukungan. Silakan untuk tim merah, Putri Ayu. Ya, caranya ketik IMB Spasi Putri kirim ke 3845. Terima kasih. Terima kasih banyak Putri Ayu. Lalu Joshua, gimana caranya mendapatkan dukungan untuk tim biru? Caranya ketik IMB Spasi Joshua kirim ke 3845. Dukung tim biru. Terima kasih banyak Putri Ayu.